Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ada pertanyaan Bagaimana langkah kita selanjutnya Setelah ternyata kita melakukan kesalahan-kesalahan Tentang urusan jual beli Dan sanksi hukum apa yang harus dia terima uh, Allah menyatakan Wa mantabaf amruhu ilallah Barang siapa yang rujuk Taubat Dari Kesalahan-kesalahan Dalam transaksi ya, Yang telah lalu Yang kita sebelumnya Belum mengetahui hukum Dan sudah sekian transaksi Yang melanggar aturan syariat Telah terjadi Kita lakukan Maka Maka selesai urusan yang telah lalu dan dengan taubat itu yang taubat yang jujur, yang ikhlas akan terhapus yang lalu ini langkah yang pertama bertaubat kemudian yang kedua kalau itu dia bertanya sanksi hukum apa kalau terkait dengan keboliman kepada salah seorang muslim saudara kita Maka harus kita meminta ridhonya Meminta ridha dia Yang pernah e, Membeli sesuatu dari seorang Dengan adanya unsur Memaksa nah, Maka Minta ridhonya sama orang itu nah, Atau yang lainnya Masih banyak syarat-syarat yang lainnya nih, Yang mana yang sudah gugur ini Kalau terlalu banyak yang dia borimi, karena masih ada syarat-syarat yang lain ini. Ya. Ini baru syarat pertama ini, masih baru berbicara tentang apa? tarawih. Ini mungkin kita sudah mulai ingat ini. Waduh, sudah sekian kali ana ya, dulu. Belum nanti syarat yang berikutnya, syarat yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, maka dari itu kita minta keribohannya dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang ketiga adalah belajar. Thalabul ilmi tentang urusan agama ini. Ini uh, yang bisa anda jawab pertanyaan dari sekian pertanyaan yang ada di depan Anda sekarang. Nah, kita lanjutkan pembahasan Insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini Yang sudah terjawab Syukur sama Allah nah, Alhamdulillah Kebetulan dapat apa Rezeki terpilih Tanpa disebut namanya nah, Hadiahnya diambil Insyaallah Di akhirat nanti Insyaallah. Uh, berikutnya adalah Masih terkait dengan Syarat at tarazi Ulama meletakkan pembahasan Yang sangat penting Yaitu Al-Ijab Wal-Qabul Al-Ijab Wal-Qabul Al-Qabul boleh dibaca pakai Fathah, Qafnya Al-Qabul Boleh Al-Qabul Namun yang masyur dengan al-ijab wal-qabul ijab itu biasanya dari pihak pertama, dari pihak penjual qabul biasanya dari pihak kedua, yaitu pihak pembeli Di antara permasalahan yang perlu dibahas tentang ijab qabul ini apa yang diistilahkan dengan bi'ul mu'atah bi'ul mu'atah dari kalimat uh, uh, Mada Ata Ata itu pemberian ya, Memberi nah, Asal katanya seperti itu Maksudnya saling memberi Contohnya begini <tuh> Ada beberapa bentuk Ada seorang Jual barang kain misalkan atau sepatu ataukah yang lainnya lah barang-barang datang ke toko si pem, penjual toko si penjual menyatakan ini sepatu harganya lima puluh si pembeli langsung dikasihkan uangnya lima puluh tanpa bicara apapun bungkus plastik bawa pulang assalamualaikum tanpa menyebutkan si, pem, si pembeli oh ya boleh cocok atau nawar misalkan berapa itu pak lima ribu ya sudah saya beli lima ribu eh berapa nawar ini ini bukan nawar malah khair nah. tanpa menawar tanpa apapun tanpa menyatakan kalimat atau lafadz-lafadz yang menunjukkan kobul menunjukkan dia menerima harga dalam transaksi tersebut Atau barang dalam transaksi tersebut Nih 50 ribu ya, nih. Ini gambaran pertama Gambaran kedua adalah Sebaliknya ya, Sebaliknya Si pembeli Melihat ini barang oh, Sepatu ini mengeluarkan uang 50 ribu Nih Yang itu Si penjual langsung ya, Nih Tanpa menyebutkan lafad-lafad Ijab Qobul Ini gambaran kedua nah, Dalam dua gambaran ini Apakah diperbolehkan Ataukah tidak Jawabannya adalah pendapat yang rojah dalam permasalahan ini bahwa jual beli seperti ini sah jika terdapat korina atau korain bahkan indikasi satu atau lebih yang menunjukkan kedua belah pihak Ridho Kenapa? Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Rasulnya Sallallahu alaihi wa Mewajibkan Adanya at-tarazi Dalam transaksi jual beli Tetapi Allah dan Rasulnya Tidak menyebutkan Bentuk-bentuk tertentu Yang kemudian Dikatakan inilah tarazi Kalau enggak seperti ini berarti enggak Tarazi Allah hanya menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradhin. Seperti apa taradhin? Enggak disebutkan. Begitu juga Rasul. Innamal bai'u an taradhin. Hanyalah transaksi jual beli yang benar itu apabila bersumber dari sikap saling rela. Seperti apa sikap saling saling rela? Tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi yang seperti ini dalam syariat islam dalam hukum-hukum yang Allah belum menentukan rincian bentuknya secara syariat atau rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan contoh-contoh dan bentuk-bentuknya maka kembalinya kepada pengertian bahasa secara bahasa ketentuannya bagaimana sih kalimat tarawdin dalam bahasa Arab oh secara bahasa juga gak ditentukan ini tidak disebutkan oh tarotin tu apabila satu menyatakan saya menjual barang ini kepada kamu, dia menyatakan iya saya terima. Kalau enggak gini, tidak dinamakan tarotin. Tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah bahasa juga begitu dalam bahasa ketentuan bahasa Arab kalimat tarotin dalam ayat ini dan dalam hadis tidak disebutkan bentuk dan jenis-jenisnya. Maka apa yang menjadi tolak ukur? yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan uruf uruf negeri tersebut atau tempat tersebut kalau bentuk, suatu bentuk transaksi tertentu, dengan cara tertentu, sudah difahami bahwa itu telah terjadi taraldi ya, maka sudah cukup mewakili nah, baik tadi saya katakan di tempat tertentu atau secara umum transaksi umum secara umum sudah faham nah barang ini memang harganya sudah sekian sudah ya mana itu, itu barang itu ya nih sudah faham bahwa harganya seribu nah si pembeli si penjual sudah faham bahwa barang ini Harganya seribu dan dia memang dia menjual seribu si pembeli pun sudah faham ya sudah mana Ulang, assalamualaikum yang seperti ini boleh kecuali sebaliknya ada indikasi-indikasi bahwa Salah satu atau kedua-duanya tidak rela. Salah satunya nggak rela, nah, ya nggak rela. Baik karena terpaksa atau e, bukan terapa e, mukroh dipaksa atau karena malu, ya atau yang lainnya. Maka kalau ada indikasi yang menunjukkan ke arah sana, jual beli itu dianggap batal dan tidak sah ini eh, permasalahan pertama terkait dengan masalah ijab kobul contohnya banyak contohnya dalam kehidupan kita banyak sekali terkait dengan permasalahan ini Nah, berikutnya gambarannya adalah terkait dengan masalah ijab qabul Ada seorang pergi ke toko ambil barang. Ha, Afun, assalamualaikum. Ya, salam. Ahlan, kair. Ya, kair. Itu ya, yang nomor dua. Oh ya, ambilkan nih. Ayo, assalamualaikum. Saya pergi, nggak bayar. gimana hukumnya pentung tidak ya, ya. bayar nah dirinci permasalahannya dijelaskan bahwa sebagian ulama secara mutlak menyatakan tidak boleh diantaranya Imam An Nawawi rahimahullah menyatakan tidak boleh yang seperti itu Namun, nampaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dirinci. Jika ternyata di situ ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini sudah terjadi karena sikap saling ribut, ya, dan bahwasannya orang ini punya kebiasaan, misalkan begini, dia pedagang ya, di pasar, saya mau beli ini sudah, nanti mau saya bayar. Oh, dia bukan pedagang, misalkan pegawai lah biasa masuk ke toko anak butuh ini ini ini ya catet ayo sudah ya selamat ulang kebiasannya adalah apa setiap awal bulan dia memang bayar sudah kebiasaan sudah jelas sudah langganan gitu ya. dia tidak menyatakan ijab dan tidak menyatakan kobul si penjual tidak menawarkan barang ya, tidak menyebutkan harganya apalagi kemudian si pembeli cuma bilang ini dan kemudian tidak dibayar Pergi Nah, Kalau memang sudah menjadi kebiasaan ya, Sudah ada perjanjian sebelumnya Bahwa kamu harus bayar setiap Awal bulan nah, Itu masih pertengahan bulan, dia belum punya uang Ya sudah nanti, maka yang seperti ini Boleh dan sah Nah, boleh dan sah terkait dengan masalah ini berikutnya adalah membeli barang dengan janji rencana ya. rencana mau beli misalkan si penjual punya barang nah, A B C D barangnya datang pembeli si penjual bilang gimana mau beli kamu barang ini oh ya insyaallah saya beli Insyaallah saya beli. Ditunggu sehari nggak datang, dua hari nggak datang, tiga hari terus. Nah, gimana? Kalau kondisinya seperti ini, sering kan terjadi gitu. Si pembeli nggak sabar kadang-kadang, jual. Mong oh, dia butuh. Nah, begitu hari keempat dijual pada hari ketiga, hari keempat datang. Lu, mana barangnya? ya Sudah saya jual. Lu, karena saya sudah bilang saya yang mau beli. Sering nggak gini? Nah, akhirnya terjadi ber selisihan kamu ini mana nggak tepat janji nah, akhirnya nudo kan kianat berdusta nggak tepat janji itu cirinya orang munafik wah wow, tambah rame sudah nah rame akhirnya nah munafik bahkan bawa hadis ayatul itu munafik salah oh, waduh bawa hadis sudah nah kev ini nah ini juga dibahas oleh para ulama jawabannya adalah kata Jumur atau bahkan kebanyakan para ulama La yakunul wa'du bay'an Bahawa janji seperti itu Tidak tergolong bentuk transaksi jual beli Sehingga masing-masing tetap pada haknya semula nah, Pemilik barang punya hak Si pembeli punya hak ya. Si pemilik barang punya hak Dalam bentuk dia berhak untuk menjual kepada siapapun ya. Si Pembeli juga begitu punya hak untuk menggagalkan pembelian Karena janji tidak tergolong bentuk transaksi yang diterima dan mengikat nah. Terkait dengan masalah ijab kabul ini Hukum jual beli dengan tulisan Nah, pukul jual beli dengan tulisan. Misalkan si pemilik barang kirim surat atau telegram atau fax misalkan ya. Bahwa dia punya barang. Ya, dia punya barang. Nih, ketik Afan yakinana punya laptop Merk ini ini ini. Mau kamu beli dari saya harganya sekian. Dibalas pakai email. Boleh. Jadi, insyaallah. Nah, ya. Jangan bilang oke okay, ya. Nah, insya Allah nah. Jadi Apa hukumnya Yang seperti ini Jawabannya jika tulisan Si pengirim Itu jelas merupakan tulisan dia Kemudian jawaban dari si pembeli Pengirim maksudnya penjual Jawaban dari si pembeli itu adalah jelas Diketahui bahwa itu adalah tulisan si pembeli maka terjadilah transaksi itu terjadilah transaksi resmi walaupun melalui tulisan tidak secara li, lisan dan tidak bertemu lu nanti anu sad barangnya gini lain lagi nanti kita bahas di syarat yang lainnya kita sedang berbicara tentang apa tadi ijab kobul saja nah uh oh, nanti anu sad barangnya nggak sesuai dengan yang disebutkan kriteranya lain lagi nanti kita akan bahas kembali kepada masalah seperti ini sudah tergolong ijab kobul atau tidak jawabannya ya sah dan tergolong apa ijab kobul nah kemudian yang berikutnya jual beli melalui utusan melalui utusan nah. melalui utusan sah ataukah tidak secara global sah, tapi harus dirinci memang utusan ini benar-benar muqtabar atau tidak nah, mau beli, misalkan muqtabar ini si, si yang diutus rasulnya, dan jenis barangnya juga, nah ini penting mengetahui indikasi-indikasi misalkan, ada anak kecil pergi ke dealer sebelah motor anu Umurnya 7 tahun, 8 tahun. Saya disuruh sama bapak beli sepeda motor, <tuh> beli sepeda motor nyuruh anak. Nah. Ini indikasi bahwa permasalahan ini perlu diperjelas. Siapa bapakmu, di mana? Datangin orang tuanya. Jangan kesempatan sudah tanda tangan. <tuh> ya, kalau suruh tanda tangan, anak kecil suruh tanda tangan jadi. Nah sudah motor berapa 9 9 juta padahal 4 juta mestinya sudah uh, jadi. Akhirnya jadi hujat di pengadilan misalkan. Nah, enggak boleh. Ditinjau, putusan ini memang benar kapasitasnya memang sesuai atau tidak. Nah, ya. Kalau disuruh misalkan beli beras 1 kilo, nah masuk akal kan anak kecil kesi suratnya nih. Saya disuruh sama ibu beli beras 1 kilo. Masih masuk akal. Nambah uang, masih bisa diterima lah kalau anak kecil beli sepeda motor ini kan berat jadi perlu ditinjau artinya kita berusaha berhati-hati di dalam mencari korina-korina indikasi-indikasi yang menunjukkan ini tarot di ataukah tidak tarot ini ijab kabul ataukah bukan ijab kabul nah secara global sah jual beli melalui utusan sampai di sini ada yang perlu di sampaikan terkait dengan ini ya ijab kabul ijab kabul ya تفضل iya itu batal sejak awal sudah. <SILENCIO> nah. Batal sejak awal sudah enggak sah sejak awal memang. <SILENCIO> iya. Sejak awal ikhlasnya eh, seribu kali enggak boleh. Enggak <SILENCIO> boleh sudah nah. Jadi itu nanti ada pembahasan lain lagi tentang itu. Nah. <SILENCIO> iya. Intinya itu bukan ijab kabulnya sebenarnya nah. <SILENCIO> nah, <tukul. SILENCIO> Iya. Dengan apa? Mesin nah. Ya iya, Tidak apa-apa Tidak ada masalah Pakai mesin iya, Tidak nah. ada masalah Nanti insya Allah di maksum kita pakai mesin Pakai mesin nah. Jadi masukkan uang Koin itu nah. Insya Allah bisa Nah koinnya kan ada nilainya, dia sudah di-stack lah memang, nah mestinya misalkan bayar 10.000 rupiah koinnya dia masukin 5.000 dia gak mau pinter mesinnya nah. <tuk tangan> <tuk tangan> oh, gak, ya. kalau beli barang bila kita ma masukkan uang untuk di salah satu bank kita beli barang lewat email seperti debit lewat rekening kita <tuk tangan> artinya nanti si pihak dealer atau toko ngambilnya dari bank Artinya di sini sudah ada kesepakatan antara tiga tiga pihak antara pemilik barang, bank dan pembeli. Nah, kalau itu memang disepakati bersama, maka itu sudah masuk ijab kabul. Pembahasannya hanya sebatas ijab kabul ya, bukan tentang boleh tidaknya transaksi itu, tapi sudah tergolong apa ijab kabul. Nah, karena sudah ada perjanjian di tiga pihak itu tadi, bahkan itu secara tertulis resmi. Nah, ya. Yeah. Ah nanti insyaallah ada pembahasan namanya bai'ul arbun. Akan pembahasan khusus e, jual beli yang didahului dengan uang muka. Akan ada khusus insyaallah. Naam. Iya. Tolong. Yang yang jauh nan jauh di sana. Juga Enggak jadi. Enggak ada pembahasan khusus namanya babul khiyar nanti. Nah. Silakan. Oh, ah. Bayarnya di kota nanti susuk sendiri. Penjualnya enggak ada, iya. Yeah. <laughs> penjualnya enggak ada. Barakallahu fiik. Artinya sudah difahami di toko-toko di, di dan supermarket besar ada yang seperti itu ya. <guluh> supermarket kita ini. Barang makan mau barang. Uang ditaruh. Nah, paham ya gambarannya, Ini <guluh> di dunia baru ada di sini. Nah. <guluh> Mesinnya berbuka berberupa kardus atau omplong segini. Nah, kalau si pedagang lagi nggak bisa hadir atau bukan jam-jam buka, silakan ambil barang apa saja. Nah, bayarnya di kardus itu. Nah, harganya tiga ribu, uangnya lima ribu, ambil susu sendiri dua ribu. Nah. Ini di Mekah sendiri nggak ada gini. Nah, adanya di Madinah saja. Karena nasihatnya jangan. Jangan karena itu akan menjadi pintu apa? perselisihan. Nah, pintu perselisihan. Nah, dulu ini kan di lingkungan salaf ya Ustaz. Ketahui lingkungan salafi itu bukan lingkungannya Jibril dan Mikail. Bukan lingkungan malaikat. Nah, manusia biasa ingin bertakwa, kan begitu. Bisa ingat, bisa lupa, bisa salah, bisa benar, ya. Dan seterusnya. Maka dari itu, jalanin syariat ini jangan seperti itu jadi dihindarkan kalau pedagangnya nggak ada tu wakilkan kepada siapa yang siap menjadi wakil nggak bisa tutup ya akhirnya sudah tutup jangan jualan nah, itu akan lebih ternyata pada prakteknya terjadi nggak akhirnya si penjual sulit ketika-ketika dihitung aduh kurang Dilihat eh lupisnya sudah kurang kenapa? Tadi 50 bungkus lupis sisa 4. Uangnya cuma 30 bungkus. Waduh kemana ini nomboi nah. nah. si Ekwannya bukan niat enggak bayar sebenarnya. Nunda gitu. Oh, bentar uangnya di mana? Di baju. Mau ke ke, ke kamar ambil uang di baju. Ketemu. Ayo. Tadi mana paculnya, Kamu tinggal di mana? Oh, di situ. Oh, ambil lagi. Lupa sama uang di baju itu. Nah, sehari 2 hari. Jujur, Insyaallah cuma ada saja halangan. Nah, akhirnya si penjual sabar. Karena si penjual ini sabar, teman-teman, sabar kok si pemandang. Nah, jangan. Jadi tidak boleh, tidak boleh. Harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tidak rela si penjual. Ya, si penjual nggak rela. Dia kan gosok dada ya. Nah, gosok dada. Nah ngitung-ngitung songkongnya sampai miring itu, hampir nah. <laughs> miring dia, saking bingung diulang lagi, diulang lagi, nah, rugi sekian kali sudah uang hilang, pusing akhirnya beli oskardown dia, rugi lagi, nah, sian, nah. jangan, tidak boleh begitu, kalau masih berjalan maka e, dilarang kecuali punya mesin kayak yang di sana, mesin binter itu, itu cucur mesin koinnya nilainya 10.000, ente bayar 15.000 enggak mau. Enggak. Enggak mau dia. Artinya enggak bisa masuk. Nah. Kalau keluar suara, enggak lah, bayar nah. Jadi cucur dia, sportif. Nah, bayar kurang enggak mau, dibayar lebih enggak mau nah. Tapi kalau dipaksa, di masa paksa masuk kan, dia ya diambil juga sama dia. Barang enggak keluar, uang masuk. Nah. Kalau nah, dipaksa, nah. Jadi ya mungkin ada yang lainnya Ya, yeah, monggo Bagaimana mempunyai jika anak-anak pada kepada supercard Banyak dua niat Karena supercard itu membeli kan doorpress Misalnya dengan hadiah TV atau sokak Tidak ada punya membeli sambil ingin mendapatkan doorpress juga Hmm, hmm tidak boleh nanti ada pembahasan lagi tidak boleh singkatnya enam tidak boleh membeli dengan dua atau tiga niat apalagi nah lu niat ketiga apa jalan-jalan hitung-hitung biar makan nah tambah nama boleh dosa nah nah global muslimin Hah enggak dengar apa itu ijab kabul iya ijab kabul itu syarat sah hanya saja yang diperselisihkan sekarang bentuk daripada ijab kabul sebagian ulama dari sebagian kalangan ulama menyatakan ijab kabul itu yang dinyatakan dengannya sah jual beli adalah apabila si pembeli menyatakan saya menjual ini kepada kamu dan si pembeli menyatakan ya saya terima jadi nah, gitu ada yang menyatakan begitu itu ijab kabul selain ini tidak diterima ada yang memperlonggar lagi Oh enggak, nah, boleh begini, boleh begini. Nah, kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa ijab kabul itu intinya adalah sikap saling rela, ya tidak harus disyaratkan dengan lisan, tetapi sesuai dengan uruf kebiasaan daerah masing-masing. Lho kok kenapa begitu? Jawabannya karena memang Al Quran dan juga Sunnah Rasul tidak menentukan patokan yang sifatnya paten. Bahawa ijab qabul itu harus begini Loh yang mengatakan wajib Menyatakan iya atau tidak Atau dalam pengertian si pembeli Menyatakan saya jual, ya saya jadi beli Kenapa harus dengan lafad begini Mereka mengatakan Ijab qabul itu mewakili Tarodin Sementara tarodin itu Af'alul qulub Bentuk perbuatan amalan hati Ya Amalan hati ini sulit ditebak, sulit diterka Atas dasar itu harus Kata-katanya, lafadnya Yang paten sifatnya Ya enggak? gitulah. Jadi atau enggak? Gitulah. Atas dasar itu ada yang mengharuskan pelafatan Tapi insyaallah tidak seperti itu Sebagaimana terjadi sekarang Dan ini ee, Memasyarakat hal yang seperti ini Seperti tadi menulis dengan Tulisan ya, kemudian juga Di pasar barang-barang yang e, memang sudah diketahui harganya dan orang-orang -orang tertentu yang sudah langganan, ya ini tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, Allahul Taala alam biswap mungkin sudah memasuki waktu. Nah, total ya. ya. Oh lain lagi. Nah sudah sepakat barang sudah diterima. Eh, sudah menyebutkan harga. Nah. Nah, nanti akan dibahas itu di babul khiyar Beli barang sudah jadi sepakat harga sudah sepakat juga cocok barangnya harga 10 ribu sepuluh ribu ya. Tapi belum diambil kan begitu belum diterima. Nanti Insya Allah kita bahas dalam babul khiyar Nah ya. Hah? Penebangan kayu Oh penebangan Bikin penebangan nah. nah Itu lain lagi pembahasannya Tidak masuk dalam pembahasan apa ijab kabul tetapi tidak eh, pula masuk urusan tarabdin, Namun kembalinya nanti ada yang disilakan dengan bai al ya atau eh, penjualan sesuatu yang ternyata kriteria yang dijanjikan tidak terpenuhi. Itu akan ada pembahasan tersendiri. Insyaallah dibahas pada waktunya supaya lebih lebih mengena. Nah, insyaallah. Ya. Pabal, eh, Hakam, kemudian Ayub Terakhir Sudah ditentukan eh, gimana Membeli barang, pembayarannya satu bulan insyaallah nanti kita bahas di yang lainnya ya di bab lainnya insyaallah. Nah, karena tidak terlalu terkait dengan nah tip misalkan. Ha nah. Nanti ada pembahasan tentang Be'al-Gharar atau Be'al-Majhul Majhul-Thaman atau Majhul-Al-Ain Hukum transaksi jual-beli Yang di sana ada kemungkinan Kemungkinan akan e, Bentuk penipuan Atau bentuk kerugian Kepada salah satu pihak Yang tersembunyi sifatnya Atau sesuatu yang belum jelas Mutu apa yang ditargetkan Kemudian berapa harganya Tidak ya, ditentukan, itu yang jelas tidak boleh Meskipun tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi secara singkat tidak boleh. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian ini sudah saya katakan tadi stempel terakhir. Nah, baru kita menyelesaikan satu syarat dari tujuh tujuh syarat. Nah, syarat-syarat yang berikutnya tidak kalah seru. Nah, ya atas dasar itu, Insya Allah kita akan ketemu lagi. Pada pekan keempat Bulan yang akan datang insya Allah Nah akan lebih baik Kalau hitungannya pakai bulan hijri aja, Ya Pakai bulan hijriya aja. Nanti panitia mengumumkan Ahad keempat Bulan uh, hijriah. Sekarang kita di bulan uh, Apa Robi Uthani Atau Jumadil Jumadal Awal Jumadal Ula Sudah masuk Jumadal Ula sekarang Nah Jadi insyaallah akan diumumkan oleh panitia yang jelas hari Ahad e, pekan keempat setiap bulan hijriyah Ahad pekan ke keempat dari bulan hijriyah jadi sekaligus nanti bingung saat jangan bingung belajar tiap bulan ikuti bulan hijriyah katanya mau tegakkan syariat Islam bulannya aja nggak mau pakai bulan nyomati Islam akhir ya jadi belajar sekarang e, memakai bulan Hijriah. Sekarang ini kita insya Allah di bulan Jumadil Ula, kalau enggak salah nama. Di bulan Jumadil Ula. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita berdoa semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil ya